Mitra Bisnis, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama lima hari bertepatan dengan pelaksanaan SEA Games di Jakarta. Sekolah yang diliburkan adalah tingkat SMP dan SMA. Alasannya adalah untuk mensukseskan ajang olahraga tersebut. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis kaligus anggota DPR Komisi 10, Dedimi Ing Gumelar. Mas Ming, apa komentar Anda melihat kebijakan ini? Ketika rapat kerja dengan Menteri dan dengan para Gubernur yang penyelenggara SEA Games, di antara DKI dan Palembang Waktu itu di depannya Pak Prianto Wakil gubernur saya tidak menyetujui Dan hampir rata-rata di Komisi 10 tidak menyetujui libur Apabila alasannya hanya untuk karena si Gim Lalu relevansinya apa? Bahwa anak-anak tanpa harus libur pun Mereka bisa dihimo atau dikerahkan Untuk bisa nonton si Gim Bisa memeriahkan si Gim Supporting oke okay. Dan kalau hanya libur saja Apalagi dia bilang zoning Misalnya gini Anak-anak yang tinggal di Kelapa Gading Nanti nonton basket Belum tentu mereka mau nonton ke sana. Sangat tidak cukup beralasan gitu Untuk itu Jadi pertama itu. Yang kedua, nah, mereka akan mengalami kerugian dari jam kurikulum yang ditentukan, jam mata pelajaran, proses belajar mengajar selama 5 hari kali berapa jam mereka belajar kehilangan waktu itu. Lalu benefitnya atau manfaatnya mereka liburkan apa? Apakah hanya karena mengurangi kemacetan lalu lintas tidak relevan dan tidak signifikan pasti. Kecuali selama 5 hari diliburkan itu mereka diberikan tugas lain. Tugas lain artinya apa? Tapi harus dimobilisasi, dikaget oleh sekolah. Buat dia tidak libur sebetulnya tidak libur liar dalam pengertian sendiri-sendiri. Kalau hanya diliburkan mereka ke mall nggak bakal dia nonton panahan, nonton atletik itu nggak. Enggak. Presentasinya kalau anak orang kaya pasti ah 5 hari lumayan ke Singapura nih, ke Hongkong nih. Anak-anak yang biasa ke mall lah saya kira. Gitu loh. Apalagi cabang olahraga yang menarik banyak kan di Palembang misalnya. Kecuali sepak bola di sini. Jadi saya kira kecuali mereka lima hari itu tetap disiapkan bis di sekolah, disiapkan mana anak-anak SMA berapa nonton apa di mana, lalu dikasih seragam untuk si game Indonesia dan sebagainya. Lalu mereka ditugaskan juga untuk menulis, membuat karangan, membuat tulisan tentang si game agar menjadi inspirasi. Itu akan jadi lain diberikan tugas lain. Apakah ada kemampuan tak sekolah selama lima hari membiayai anak-anak, mengkreatif, menjaga anak-anak seperti anak TK di giring-giring itu? Ada tak? Tak ada kan mendingan suruh belajar di sekolah. Urusan mau nonton si game habis sekolah kan bisa, bisa bergantian. Anda liburkan, Saya nggak yakin 50% anak sekolah di DKI Nonton si game Datang ke venue gitu Nonton atletik Nonton panahan Nonton bapak sepeda gitu Yang ada keuntungan bagi mereka Bebel Tapi di sisi lain Mereka mengalami kerugian Gitu loh Suatu keputusan itu Walaupun pendidikan sudah diotonomikan Tapi urusan libur kan Juga ada kebijakan nasional oh. Makanya saya tanya Kepada kepala dinasnya Apakah saudara sudah Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional Kalau sudah Kalau ada apa-apa Tinggal negur menterinya ya kan Tapi kalau hanya libur saja Himba untuk nonton ke mall larinya enggak ke situ, enggak ke stadion dia. Jadi saya tidak setuju. Namun Dinas Pendidikan DKI berpendapat kalau penetapan masa libur selama 5 hari ini masih masuk dalam batas toleransi kegiatan pendidikan sesuai kalender pendidikan efektif dalam setahun. Bagaimana menurut Mas Jangan berdasar teori, anak-anak sekarang ini kan juga tidak sempurna jamnya yang diikutinya. Jadi jangan memberikan privilege atau apa-apa. Anak-anak nggak diliburkan aja, berusaha untuk bolos dan paling senang guru bebas atau guru nggak datang kok. Lima hari itu lumayan loh, bukan soal ukuran. Nah ini kalau mindset kita selalu diukur dengan angka-angka. Ini kan pendidikan kita tidak berbasis budaya, jadi cara berpikirnya pun sama. Hanya berbasis sains dan angka-angka gitu loh. Pendidikan itu bukan itu tujuannya. Demikian Deddy Mi Ingumelar. Saya Kiki Wijaya.